Ciri-ciri pil -ciri i madi berakhiran lalu, lalu a l a l a t u l a t u m a l u l a u m a t u n a t u n a t u n a l a l a l u l a t a n a t a t u m a t u m t l u lalu l a t u n a t u n a l u l a